nah berikut ini masih barang perdana rekor Surabaya nyupala apa segera hadir untuk kanda Dwi Ratna. Assalamualaikum semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I'm